Assalamualaikum Sideralun Berita malam edisi hari ini Sabtu 25 Juni 2016 Hadir kembali Bersama saya Putra Nasution dan Ardian Syah Seorang kakek tewas dibacok Karena dituduh santet warga Aksi balap liar yang dilakukan remaja Resahkan warga Biren Abrasi Pulau Saro Makin mengganas dan mengancam Pemukiman penduduk Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum Tim News Rambi FM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Rambi FM. Zdarlun Ludin, 70-tahun, kakek renta asal desa Cotpatisah, Kecamatan Senedun, Aceh Utara, dibacok di depan anak dan istrinya oleh pria sekampungnya pada Jumat sore. Pelaku berinisial ISM, 44-tahun, diduga nekat membacok Ludin karena menuduh korban menyantet dirinya. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Informasi diperoleh, saat itu Ludin sedang tertidur di rumahnya, sedangkan istrinya Saida, 60-tahun, sedang memasak di dapur. Lalu anaknya, dia 28 tahun, tidur di kamarnya karena sedang dalam proses persalinan. Tiba-tiba datang pelaku ISM dan langsung menuding kakek renta itu yang mengguna-gunai dirinya. Namun korban saat itu membantah dan menyebutkan tidak mengguna-gunai tersangka ISM. Pelaku kemudian langsung membacok korban di tempat tidurnya tiga kali di bagian kepala dan leher. Aksi sadis pelaku sempat dilihat oleh istri dan ada korban. Usai membaca korban, pelaku langsung kabur ke arah tambak dengan kondisi parang dan bajunya berlumuran darah korban. Sementara itu, korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Cudmutia Aceh Utara untuk mendapat pertolongan. Namun setelah 4 jam mendapat perawatan, korban menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit tersebut. Sudah aksi balap liar yang dilakukan remaja di Kota Biren selama beberapa hari kembali meresahkan warga setempat. Para remaja kebur-kebutan sepeda motor di Jalan Medan Banda Aceh, kawasan Cotgapu, kawasan Tugu, Kota Juang, dan ruas Jalan Protokol saat sahur hingga usai salat subuh. Dari Biren Ferizal Hasan melaporkan, Ibrahim warga Kota Juang mengatakan, aksi balapan liar yang digelar para remaja tanggung itu, selain mengganggu kenyamanan warga yang sedang beribadah selama bulan Ramadan, juga meresahkan pengguna jalan dan sangat rawan kecelakaan. Kapolsek kota juang AKP Marwansyah mengatakan setiap hari anggotanya melakukan patroli di kawasan kota dan kawasan yang digunakan untuk balapan liar namun saat polisi melakukan patroli tidak ada remaja yang balap liar balapan liar terjadi setelah polisi pulang dari patroli Kapolsek menyebutkan aksi balap liar itu dilakukan saat menjelang sahur dan usai salat subuh Kapolsek meminta kepada orang tua para remaja untuk menasehati anak-anaknya agar tidak melakukan balapan liar, karena selain mengganggu warga, juga mengancam keselawatan jiwa. Sudarlun aberasi yang menerjang pantai Pulau Saruk Singkil, Aceh Singkil semakin mengganas. Rumah penduduk, musalah, lapangan bola voli dan fasilitas publik rusak akibat dahsyatnya hantaman ombak di bibir pantai di pusat pemerintahan tersebut. Dari Aceh Singkil, Didi Rusadi melaporkan. Pantauan di lokasi, akibat abrasi bibir pantai sudah habis sehingga pasang air laut setiap hari masuk ke pemukiman warga dan jalan protokol Pulau Saro. Di beberapa titik di pantai Pulau Saro sudah dipasang pemecah ombak, namun ukurannya sangat kecil, sehingga ombak tetap menghancurkan pantai, pohon, serta bangunan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Aceh Singkil musni membenarkan kondisi pantai Pulau Saro sudah semakin hancur. Menurutnya, perlu segera dilakukan penanganan, salah satunya dengan cara membangun tanggul penahan ombak. Namun, untuk pembangunan tanggul penahan dan pemecah ombak, biayanya sangat besar. Tidak cukup mengandalkan dari dana APBA, apalagi APBK. Oleh karenanya, perlu kecuran dana APBN dalam penanganan kerusakan pantai Pulau Saro gaji 13 dan 14 bagi seluruh PNS di lingkup MKPD 2016 mulai dicairkan Dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah PD pencairan gaji ini terlambat karena surat edaran Kementerian Keuangan tentang aturan proses pencairan dana tersebut terlambat turun dari PD M Nazar melaporkan kepala PKK DPD Mustafa mengatakan pembayaran gaji 14 dan 13 kepada pegawai negeri sipil perlu bisa dicairkan sejak Kamis kemarin lantaran dinas PKKDPD baru menerima surat edaran Kementerian Keuangan Rabu lalu. Menurut Mustafa, setelah pihak PKKD menerima surat edaran Kementerian Keuangan, PKKD langsung memberitahukan kepada masing-masing satuan kerja perangkat kabupaten agar mereka segera memasukkan daftar gaji PNS supaya bisa dibayar. Mustafa menyebutkan, jadwal pembayaran gaji 14 dan 13 kepada PNS tergantung berkas daftar gaji yang masuk dari semua SKPK bahkan beberapa SKPK sudah dilakukan pembayaran dan ada juga SKPK yang belum Anda sedang mendengarkan berita utama Serang di efek ruang VIP Bandara Kuala Batu Pulau Kau Kecamatan Suu Acehbardaya mengalami bocor akibatnya saat hujan turun ruangan pada untuk menyambut para pejabat negara itu di air hujan yang merembes dari atap. Kepala Dinas Perhubungan Abdiya, Azhar Anis mengatakan pihaknya telah mengusulkan anggaran untuk renovasi ruang VIP Bandara Kuala Batu pada anggaran APBK 2016 sebesar Rp75 juta. Rupiah. Namun, pencairan anggaran untuk keperluan itu ditunda sehingga ruang VIP Bandara Kuala Batu tidak bisa direnovasi dalam tahun ini. Selain atap bocor, pintu WC ruang VIP Bandara juga sudah rusak, bahkan sejumlah pelengkapan di ruangan tersebut tidak layak pakai. Ashar memastikan segera merenovasi sejumlah kerusakan di ruang VIP Bandara Kuala Batu karena ruang tersebut sering digunakan untuk menyambut para pejabat penting dari pusat maupun dari provinsi. Darlun dapur masak yang mengolah minyak mentah menjadi solar di kawasan desa Senebu Aceh, pesangan Biren, Jumat malam meledak dan mengeluarkan suara dentuman yang cukup keras. Kejadian ini membuat warga terkejut. Bahkan kobaran api menjulang setinggi 15 meter lebih. Dari Biren, yusmandin Idris melaporkan. Keterangan diperoleh, dapur yang mengolah minyak mentah itu berada di sebuah kebun dusun payakaring desa Senebu Aceh, milik abang beradik yaitu Fajar, 24 tahun, dan Muhammad Fajar, 28 tahun, warga setempat. Kedua pemilik usaha tersebut mengatakan, di lokasi itu ada 29 drum minyak, 8 drum diantaranya sudah diolah menjadi solar, dan 21 drum minyak mentah. Saat kejadian, mereka sedang memasak 300 liter minyak mentah untuk menjadi solar. Namun di luar dugaan, Di sekitar tempat penambungan minyak olahan diduga ada endapan gas dan angin bertiup ke timur, sehingga api dapur menyambar tempat penambungan minyak dan menimbulkan ledakan keras. Melihat api mulai menyambar minyak, pemilik berusaha memadamkan api dengan menggunakan air dan racun api. Api juga membakar seluruh area kebun. Kobaran api baru dapat dipadamkan setelah datang mobil pemadam memberikan bantuan. Sudarlun PLN area Banda Aceh menggelar kegiatan pasar murah di halaman Masjid Jamik Syuhada, Gampung Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Jumat kemarin. Hasil penjualan sembaku murah itu disumbangkan ke masjid. Dari Sabang, Azhari melaporkan. manajer PT PLN Rayon Sabang, Misuar, mengatakan, Sembaku murah yang dijual kepada masyarakat Gampung Balohan itu berjumlah sebanyak 500 paket dengan harga per paket Rp25.000, terdiri dari 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, dan 2 kg gula pasir. Pada pelaksanaan pasar murah dalam rangka menjalin hubungan baik antara PLN dengan masyarakat yang digelar di halaman Masjid Jami' Suhada itu, seluruh paket yang tersedia habis terjual, dan hasil penjualan sebesar Rp12,5 juta disumbangkan ke masjid. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh manajer PLN area Banda Aceh, Dasrul Syah kepada pengurus Masjid Jami' Baluhan Sabang, Tengku Imanuddin. Selain menyerahkan sumbangan ke masjid, Pada kesempatan itu, PLN area Banda Aceh juga menyerahkan santunan sebesar 15 juta rupiah untuk 150 orang anak yatim dan kaum du'afa dari beberapa desa di kota Sabang. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian Berita Malam edisi Sabtu 25 Juni 2016. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambiafem.com. Follow juga Twitter kami at Serambia wassalam.